deserve it, babe. And don't forget the flowers every anniversary. Cause if you treat me right, I'll be a perfect wife. Bowing groceries, blowing, blowing what you need. Hey, you got the nine to five but baby, so do I. So don't be thinking, I'll be home and baking e apple pie. I never learned to cook, but I can ride a hoe. Sing along with me, sing, sing along with me. o Sleeping on the left side of the b a c Hey, Open the door for me and you make a song.、Mm -hmm. Don't have a dirty mind. Just b h e classic guy. Bye, bye. bye, -bye. Kamu itu emang cute sekali ya. Terima kasih.、Um, aku menikmati sih penampilan kamu tadi, aku senang. Kamu cute banget dan kamu tuh... ...disini mungkin yang salah satu karakternya paling kuat.、Hmm. Ya.、Yeah. Terima kasih banyak. Aku mau nanya dong, ini kok pendukung kamu cowok semua sih ini? <lắng> <tuk> itu bener-bener、hmm. cowok semua. Terima <lắng> kasih banyak ya. Ini... Ya. Ini k a s a k Superball. Ini, ini pendukung kamu dari Singkawang semua ini data? n g Enggak. Oh. Dari mana, dari mana? Dari Jogja. Dari, dari, Jogja, dari loh. Jogja loh. Jadi kamu ya, dia tuh. Dia kuliah di Jogja. Dia kuliah di oh, Jogja. Oh iya makanya. Kamu itu buat aku ya, kamu itu udah... udah orang udah tau kamu bisa nyanyi, suara kamu bagus, kamu cute. Tapi kalau aku boleh、uh, request gitu. Kalau kamu nanti lolos ke babak spektakuler. Aku pengen kamu coba menyanyikan lagu yang lebih dalam. yang lebih deep, yang penuh dengan rasa. Dan aku rasa kamu bisa membawakan dengan cara kamu sendiri. So it's a challenge for you. Kalau kamu lolos ke spektakuler, kamu coba sesuatu yang beda. Jadi orang juga gak ngeliat kamu, cuma bisa kesannya kamu cuma k i o t aja. Aku yakin kamu bisa jauh lebih daripada c u t aja i t Terima kasih. Ghea. Hati-hati ya kalau Begitu keluar MNC ini bahaya nih, ini bisa digebukin. Ini kayak s l a i k e r s l a c k e r semua gitu nih. Ya, Aju sih. Enggak. Ghea adalah orang yang pertama kali sangat marah kalau ada orang yang... m e m b u l i saya ya. d i a om. Om Ari. Kamu itu memang memiliki sesuatu ya. Memiliki sesuatu dari suara, penampilan, aura kamu yang membuat orang itu nyaris tidak peduli lagi apa yang kamu nyanyikan, ya, ya. Ini penting banget nih Om Ari ini penting. Cobalah, c o m a l a h ketawa aja Nila, cobalah Om Ari-nya diganti, coba. Aju sih. n u r u t aja sih. Oke. Gitu ya. g a a Jadi memang Indonesian Idol ini adalah sebuah kompetisi yang melombakan suara. Tetapi kamu memiliki beyond the voice gitu. Kamu memiliki sesuatu yang diluar suara yang membuat kita itu memang... ...tersihir melihat penampilan kamu ya. Tersihir, terhipnotis. Sampai saya melupakan kekesalan saya karena kamu terus-menerus memanggil om lo h ya. Saya akhirnya... Iya. Selalu menyenangkan menonton kamu di panggung ini. Mudah-mudahan kamu terus bertahan. Itu harapan saya ya. Tapi oke-oke、okay, okay. kita, kita pengen nanya dulu. Kamu perasaan kamu berada di atas panggung top 15 Indonesian Idol ini gimana? Perasaan dia itu seneng banget. Karena ini kayak dreams come true. Yang biasanya dari dulu Ghea dari kecil cuman bisa sama mama tuh nonton di rumah dari Idol satu. Oh. Dan sekarang Ghea bisa berada di sini tuh seneng banget. Da dari Idol 1 Iyi, kamu, dari udah, dari nonton. Kecil, kamu、okay. udah nonton? Iya dari kecil banget udah nonton. Oke kalau misalnya boleh tau nih, idola favorit kamu siapa s i aja p a d i kalau misalnya boleh tau? Sebenarnya kalau Ghea sendiri banyak. Sama mama juga sering menantem gara-gara、yeah. jago-jagoan. Kalau Ghea dulu senengnya m a a Kak Ghea. Oh iya? Iya ada kan. Yang juara tiga tuh Iyada, ya. Iya karena iya. namanya sama terus. Caranya bagus,、yeah. terus kak... Kalau mama tuh suka kak Isan, k a Rini.、Okay. Terus dia juga jagoin kak Mike, almarhum kak Mike i t u Bukan judi k a Bukan judi kak a l a u dulu gak ada yang jagoin. Gak nge-fans? Tapi kalau sekarang dia, dia nge-fans banget sama、oh, k a Dika.、Uh... Kalau dulu, dulu gak, gak terlalu lah ya. y a <laughs> iya, iya, iya, iya, iya. oke.、Okay. Tapi Mama kamu juga gak jagoin Junika? Gak, gak... Enggak. Kalau Mama, Mama juga n g g a k n g g a k maaf、kak. Tapi kan dia menang n e i l Jualan d a Ya tapi dia menang lah. Enggak, maaf、lager. Kak. Hah? Tapi、maaf. Mike jagoin gue loh dulu. i a Aku jagoin Mike. h、oh. Iya.、Yeah. <laughs> yeah. Bagus ya.、Yeah. Iya,、yeah. oh. yeah. terima kasih informasinya tidak penting itu Iya.、Yeah. <laughs> Oke,、okay, tapi、uh, sekarang ini Ghea, kita, kita tadi sudah mendengar komentar para juri dan kamu y a n g bener a r b n a menghipnotis semuanya yang ada disini. Penonton juga, saya juga yang ada disitu. Keren banget kamu. Dan gimana sih cara, cara, cara penonton juga bisa nge-vote kamu sekarang ini? Iya, buat semua yang ada di Indonesia jangan lupa dukung Ghea dengan cara ketik Ghea GHEA kirim ke 95151. Yang banyak ya. ギア、どうもありがとうございまし a